Dan masih bareng bersama Ireng e Community. Ada Ireng e Community juga ada PT Albidah Jaya Sentosa, Ramayana, Neo Suting, Cihan, Audi, pala Palapa. Mitä